Hai, aku Liudra. Super duper excited dengan konser 25 tahun Rosa berkarya. Wow, gak kerasa ya? ini untuk keseronokan konser ini. Tapi sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk subscribe channel RCTI Entertainment ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share juga ke teman-teman kalian. Enjoy! Dan hari ini sebuah kebahagiaan buat aku. Karena seorang wanita hebat ada di samping aku. Masya Allah. Bye <laughs> Baca! Aku udah siap menyuruh Ua, <laughs> sebentar lagi, senang. sebentar lagi, dan seneng banget. Dede masih menyempatkan buat datang ke acara aku konser Aha. 25 tahun Rosa. Nanti abis ini gantian aku yang nemenin gitu, eh, nemenin Dede. <laughs> dede, dede kalau syuting-syuting yeah. atau nyanyi-nyanyi titipin di rumah aku. Ua nggak? Ua di rumah Ua, cina gitu, di rumah Waca. Yeah. Tapi yang paling pasti. Uh, buat aku, apa ya, satu kebahagiaan. Dede udah benar-benar menjadi calon ibu. Insya Allah sehat selalu. Amin. Amin. Dan aku ingat banget, zaman dulu. Itu kalau misalnya lahiran. ya Biasanya nyanyi gitu buat anaknya. Lagu Sunda gitu deh, ada nggak kebayang? Um, ada satu... satu... Biasa kalau orang Sunda bilang hariring gitu ya. Hariring, hari gak hariring. Iya, hariring. Uh, ada satu lagu yang diri suka. Gimana? Ini tuh ceritanya kayak, ya kalau pas lagi. timang-timang kan? Nimang-nimang kayak gitu. Terus? Dikit ya, Dikit-dikit. Jadi depan dikit, dikit. suka banget sama ini lagu. Hmm. Niling, hmm. ning. Gerai jangkung, oh, itu dede suka banget. Sama itu lagi. artinya, artinya cepet gede, cepet tinggi. Itu dede itu dulu nah. dinyanyiin gitu sama mama? Uh, dulu tuh dede suka, ya kan kalau di Jawa Barat banyak ada pupu, ada ngawi, yeah, yeah, ada yeah. nyinden. Terus Dia suka di hariring-hariring lagu oh. itu. Nanti bentar lagi ya de, Insyaallah ya bulan depan Insyaallah. Insyaallah bulan depan sehat ya, sehat selalu Amin. De kali ini aku mau ngajakin kamu buat nyanyi lagu yang kamu pernah cover, Betul. jadi viral banget aja. Oh, lagu Korea pertama kamu juga. Betul, terus di, dibuat versi dangdut. Dibikin versi dangdutnya. Iya. Jadi hari ini kita nyanyiin di konser 25 ras. Siap dengan okay. senang hati. Lagu ini judulnya The Heart You Hurt. Nie bałem, tam jąhanięcę, kiedy myliśmy, nie ja, kiedy było, na nie ja, Nie, Pamiętaj, że no ma, się czujesz, na nie na że nie kandika memang kini harus ku tinggalkan dirimu karena hatiku selalu kau lukai tak ada lagi yang bisa ku lakukan tanpamu. ku hanya bisa mengatakan apa yang... Kajaknya dirimu Atas diriku Kau doakan Cinta ini Kau pergi Let's take a photo.